Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah an nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. la ilaha wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan nabiyyuhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'at. rahimani wa rahimakumullah jami'an, taib kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab apa namanya? Ad-Dalil ala haji Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din. oleh Syekh Abdurrahman Nashr As-Sa'di. Tapi pada pertemuan pekan yang lalu Kita sudah membahas tentang Kitab Zakat Sampai selesai Yang mestinya dua kali pertemuan Tapi Pekan kemarin ternyata sekali pertemuan Sudah cukup Kalau lihat Silabusnya itu dua kali pertemuan Tapi kemarin kita Saya enggak tahu Saya lupa jadi Saya menjelaskan Ternyata satu kali pertemuan sudah cukup. Teh kita lanjutkan satu kali pertemuan ini kita musiam. Kitab tentang puasa. Uh, puasa secara bahasa artinya limsak, artinya menahan. Secara bahasa artinya menahan. Jadi menahan dan mana secara bahasa ini mananya umum. Menahan berbicara namanya puasa, menahan tidak makan namanya puasa. Menahan tidak tidur namanya juga puasa. Menahan untuk tidak menikah juga namanya puasa. Itu namanya puasa, iya kan? Tapi puasa secara bahasa. Adapun pengertian puasa menurut istilah adalah al-imsaku 'anil muftirat min thulul fajri ila ghurubish syams. Jadi pengertian dari puasa menurut istilah adalah menahan dari segala perkara-perkara yang membatalkan puasa Mulai dari terbit fajar as-sadik Sampai terbenamnya matahari Tapi ini adalah pengertian uh, puasa Kemudian uh, sebagaimana Apa namanya Pembahasan fikih-fikih yang sebelumnya Jadi paling tidak ketika kita bicara puasa itu Minimal berapa? Ada sepuluh ya kan? Minimal sepuluh pokok bahasan yang kita pelajari yang pertama adalah pengertian yang kedua adalah keutamaan puasa, kemudian yang ketiga dalil pensyariatan puasa yang keempat syarat-syarat puasa yang kelima adalah rukunnya wajibnya, sunnahnya makruhnya, mubahnya perkara-perkara yang membatalkan puasa dan siapa orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan apa kewajiban bagi mereka yang meninggalkan ibadah puasa ini adalah poin-poin yang akan dibicarakan berkaitan dengan puasa, termasuk di dalamnya nanti puasa-puasa sunnah. Ini dan insya Allah kalau itu sampai kita akan bicara semuanya keseluruhan. Tapi kalau tidak ya sudah semampunya Yang kedua Dalil pensyariatan puasa saya kira dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Yang sudah ma'ruf Ya kan? yuhalladzina amanu Kutiba alaikum siyam Kama kutiba ala alladzina minkoblikum La'allakum tattakun Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Faman syahidam minkum syahra Falyasum Itu dalil apa? Dalil pensyariatan puasa Adapun dalil dari sunnah Nah, juga banyak sekali seperti Manshoma Ramadhan keimanan, Waktu Saban, Ghufrahalhuma, Tokadamaminzamni. Siapa yang berpuasa, nah, karena mengharapkan pahala di sisi Allah dan keimanan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian ijma ulama, seluruh ulama sepakat kalau puasa ini adalah termasuk disyarikkan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan keutamaan. Keutamaan puasa juga banyak sekali. Yang pertama adalah bahwa puasa itu adalah uh, apa namanya? Uh, sebagai benteng. Nah, puasa itu adalah sebagai benteng, sebagai perisai. Dari perisai sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ma sar sabab man istata' minkumul ba'fal yatasawwad fa innahu gadulil basar wa sanulil farad fa malam lam yastati fa alaihi bisau fa innahu law wija. Jadi wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menikah maka menikahlah. Ya kan? Kalau tidak mampu ya banyak memperbanyak puasa. Karena puasa itu sebagai benteng, sebagai perisai. Demikian juga bahwa puasa itu sebagai perisai dari api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, lilla ba'da Allah wajahu anin nari sabayna kharifan." Akan dijauhkan wajahnya dari api neraka. Sejarah 70 tahun Sejarah 70 tahun Jadi dalil menunjukkan bahwa apa puasa itu sebagai benteng Kemudian keutamaan yang lain bahwa puasa itu sebagai kafar Sebagai tebusan atas dosa Karena ada dosa-dosa yang itu bisa ditebus dengan cara berpuasa Seperti misalnya apa? Menebus dosa dari sumpah Dari sumpah dia ya kan dari sumpah adalah puasa tiga 3 hari atau menebus dosa dari menzihar istrinya menyatakan kepada istrinya anti alaiya kadhri ummi engkau seperti punggung ibuku maka itu apa mengharamkan istrinya sebagaimana dia mengharamkan ibunya maka ini termasuk dosa tebusannya apa salah satunya adalah puasa Dua bulan berturut-turut Ya kan? Karena Allah dzina yuzahiron aminkumin nisa'ihim, ma'humna ummahatihim, in ma ummahatuhum ilallai waladnahum. Taip. Kemudian diantaranya, misalnya dosa yang lain adalah apa? Ketika pelanggaran haji, melanggar pelanggaran haji, kok tidak ada uang untuk beli kambing? Makanya sudah diganti dengan apa? Puasa 10 hari, 3 hari ketika dilakukan sedang haji dan 7 hari ketika kembali ke negaranya. Taip. Ini puasa sebagai tebusan sebagai tebusan atas dosa yang dia lakukan, kemudian juga keutamaan puasa itu adalah apa, bahwa mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi, demikian juga keutamaan puasa bahwa apa eh, Apa namanya lisa'in farhatan, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kesenangan dua kegembiraan, yaitu apa? indaliftar ketika dia berbuka dan ketika indalikoyarobbihi ketika berjumpa dengan robnya, ini adalah keutamaan juga keutamaan puasa itu adalah apa nanti pada hari kiamat dia akan datang syafi'iyah shabi bahwa nanti puasa ini akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi bagi orang yang berpuasa demikian juga keutamaan orang yang berpuasa bahwa apa uh, dia akan masuk pintu khusus yang itu tidak akan dimasuki oleh uh, oleh ibadah-ibadah yang lain kecuali hanya orang yang berpuasa namanya pintu arroyan siapa yang minum airnya dari sorga arroyan ini dalam yasma abadan dia tidak akan pernah Uh, kehausan selama lamanya. Tapi itu adalah apa? Uh, kita katakan keutamaan. Adapun syarat-syarat uh, dari puasa, nah, bisa untuk melihat di di kitab, yaitu adalah apa? Syarat-syarat uh, puasa wajib usia muramatan ada kuli bahwa kewajiban puasa itu adalah apa? Yang pertama adalah muslim, non nah, muslim, jadi syaratnya adalah harus orang Islam. Orang selain dari orang Islam maka tidak ada kewajiban baginya puasa. Tapi jangan dikira bahwa orang kafir itu enak. Wah, oh, kalau begitu jain enak jadi orang kafir tidak perlu puasa. Jangan. Ya karena orang kafir itu disiksa dua. Satu disiksa karena usul, akidah, keimanan dan satu disiksa karena furu', yaitu adalah cabang. Maka dia akan dikenakan dua siksaan. Maka orang kafir, orang Islam yang wajib puasa adalah pertama muslim. Cukup dia menyatakan syahadatain itu sudah dikatakan dia muslim. Yang kedua adalah balik, dewasa. Berarti anak kecil belum ada kewajiban baginya puasa. Kalaupun misalnya anak kecil kita 4 tahun kita sudah melatih berpuasa itu latihan. Itu adalah latihan. Sebagaimana sholat diperintahkan pada usia 7 tahun itu adalah dalam rangka untuk pendidikan. Bukan karena kewajiban. Tetapi adalah untuk pendidikan. Kemudian yang ketiga kewajiban puasa itu adalah orang yang berakal. Maka selain dari berakal maka tidak ada kewajiban puasa Orang gila, orang stres, orang depresi Orang apa namanya yang hilang akal itu pikun Itu sudah tidak ada kewajiban baginya berpuasa Kemudian syarat yang kelima uh, dari Yang keempat dari puasa itu adalah Dia mampu untuk melakukan ibadah puasa Mampu melakukan ibadah ibadah puasa Artinya apa? Dia orang yang sehat bukan orang yang sakit ini mampu dan dia orang yang masih muda dan bukan orang yang sudah tua, bukan orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Artinya, kemudian syarat yang kelima yang dari puasa itu adalah roiyatuh hilal, adalah melihat hilal. Kenapa? Karena tidak sah pernikahan itu kalau tidak tidak belum masuk waktunya, ah belum masuk waktunya. Sekarang puasa Ramadan, sanggah puasa Ramadannya sekarang ini, sanggah puasa Ramadannya. Tidak. Kenapa tidak sah? Karena belum masuk bulannya, iya kan? Belum masuk bulannya ah, Ramadan. Sehingga kita katakan syaratnya harus sudah melihat hilal Ramadan. Sekarang ini kan belum ada, belum terlihat uh, artinya belum masuk bulan Ramadan, maka tidak ada kewajiban. Taib, uh, apa namanya? Dalil yang menunjukkan pensyariatan melihat hilal itu adalah izharaitumuhu fa shumuh. Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wajibarai itu muhu. Kalau kalian melihat lagi hilal, maka fa'aftiro. Artinya berbukalah, Artinya untuk hari Raya Idul Fitri. Fa'in gumaalaikum. Kalau kalian tertutupi, tertutupi oleh kalian itu, uh, artinya tidak terlihat oleh kalian itu uh, apa namanya, uh, tidak terlihat nah, hilal, maka apa? Fakduru lahu. Ingat yang betul adalah uh, yang apa namanya bacanya adalah fakduru. Dalnya di doma, bukan dalnya di kasroh. Kalau kalau dalnya di kasroh, ini Mazhabnya Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa membaca fakadiru lahu. Kalau Jumhur Alimama Mas Imam Ahmad dan Imam Malik membaca fakduru. Apa bedanya fakduru dengan fakadiru? Ha? Ah? Apa bedanya dalnya di doma dengan dalnya di kasroh? Ha? Ah? Dalnya kalau di doma itu artinya apa? Ah? Ha, apa namanya genapkan? kalau fakduru lahu artinya genapkan bulan syaban itu 30 hari kalau tidak terlihat hilal maka fakduru lahu artinya genapkan bulan syaban itu 30 30 hari, sebagaimana hadis yang lain mengatakan faakmilu eiddatasyaban salasina yauman sempurnakan bulan syaban itu adalah 30, 30 hari itu kalau apa? tidak terlihat hilal, itu kalau bacanya apa? Fakduru lahu artinya apa? genapkan, genapkan Artinya kalau misalnya sekarang tidak terlihat hilal Berarti besok apa? Besok Genapkan Iya kan? Maksudnya genapkan besok itu jadi 30 Tapi kalau bacanya Fakadiru Lahu artinya apa? Nah, Artinya apa kalau Fakadiru? Sempitkan Mananya sempitkan Artinya apa? Hari ini tidak terlihat hilal Besok itu sudah satu Ramadan Itu mana Fakadiru Dan ini adalah matabnya Imam Abu Hanifa Jadi membaca tapi pendapat yang paling kuat adalah bacanya faqaduru lahu dan bahasa Arab memang Fakadiru dengan faqduru itu dua-duanya benar artinya kalau diru artinya sempitkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa mayyadiru alaihi rizquhu siapa yang Allah sempitkan rezekinya dan ya adalah apa yakdiru eh, di di situ adalah mananya disempitkan rezekinya. Jadi ini memang dalam bahasa Arab yakdiru artinya eh, apa namanya? mengenapkan kalau yakdiru artinya menyempitkan. Jadi mana makanya dalam bahasa Arab itu beda arti sudah beda. Nah, beda beda beda harakat itu sudah beda, beda arti. Nah, artinya dalam apa ziyadatul fil mabna, kaziadatin fil makna. Sudah beda beda harokat, maka itu sudah beda arti, asadun jadi usudun sama-sama asadun, usudun kalau asadun, tunggal tapi kalau usudun adalah jama jadi itu maknanya sudah berbeda Taib, eh, ada adapun penetapan puasa penetapan puasa itu dengan cara jadi ada ada beberapa cara untuk menetapkan puasa yang pertama adalah bahwa penetapan puasa itu dengan cara melihat hilal dengan cara melihat hilal, sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalil yang di atas itu adalah penetapan puasa yang kedua. Nah penetapan puasa kalau apa namanya yang kedua itu adalah apa? Cukup satu orang saksi. Cukup satu orang saksi yang melihat hilal itu sudah bisa dijadikan penetapan puasa. Tapi kalau Hari Raya Idul Fitri minimal dua orang. Kalau hari kalau penetapan puasa. Cukup satu orang, kenapa? Karena menetapkan kewajiban itu adalah cukup satu orang Tapi kalau membatalkan kewajiban Nah itu harus ada dua orang yang lebih kuat Harus ada kuat Karena membatalkan, membatalkan puasa itu kan termasuk harus ada yang yang menguatkan nah, Untuk menyatakan bahwa itu adalah batal Tapi kalau menetapkan kewajiban maka cukup satu orang sebagaimana dalilnya adalah apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang apa namanya dia menyatakan ketika Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar mengatakan ya Rasulullah ini raitul hilala ya Rasulullah saya kan telah melihat hilal Nah, kemudian karena Abdullah ibn Umar seorang diri maka Nabi SAW mengatakan wahai Bilal, nah, umumkan besok kita berpuasa demikian juga ketika ada seorang Badui datang kepada Nabi Ya Rasulullah ini raitul hilala saya telah melihat hilal kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Badui atas hadu Allah ilahi lallahu anna Muhammad Rasulullah apakah kau bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya kala naam, kemudian apa Nabi SAW mengatakan, umumkan besok kita berpuasa Artinya apa penetapan puasa Cukup satu orang itu sudah bisa dijadikan Kemudian yang ketiga penetapan puasa Yang ketiga yaitu adalah apa Kalau tidak terlihat hilal maka menggenapkan Menggenapkan Atau menyempurnakan Menyempurnakan bulan sahabat itu adalah 30 hari Jadi ini adalah juga penetapan puasa Dan eh, Apa namanya Dan tidak ada lagi penetapan puasa selain dari Tiga ini Artinya apa penetapan puasa dengan cara penanggalan dengan cara hisab itu adalah termasuk perkara bid'ah, perkara bid'ah mungkarat dan bukan termasuk syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bukan termasuk syariat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa hisab itu sebagai dalil untuk penetapan puasa itu enggak ada ya kan? sebagaimana kita misalnya Abul uh, siapa Abdul Aswata Duali Abdul Aswata Duali ketika dia apa namanya uh, bukan siapa namanya ada seorang yang uh, dari kalangan uh, tabiin ketika dia berdialog berdialog dengan apa namanya tentang kita mengatakan cukupkah keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak cukup? Ketika mereka yang menyatakan hisap mengatakan bahwa oh, tidak cukup keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita menetapkan dengan cara hisap. Tapi kalau begitu Anda tidak kalau Anda mengatakan cukup keterangan tidak mencukupkan keterangan dari Nabi Shallallam, terus Anda mengambil keterangan hisap itu dari mana? Anda mengambil keterangan hisap itu dari mana? Iya kan? Artinya apa? Kan tidak mungkin kalau dia mengatakan dari Nabi karena tidak ada, ya kan? Karena dia mengatakan kalau mengatakan,lah terus antum mengambil penetapan hisap itu dari mana, ya kan? Kenapa? Karena, Karena Nabi Sosalam tidak ada satupun yang menetapkan cara hisap. Kalau mengatakan oh enggak Rasulullah itu kita mencukupkan apa yang dicukupkan oleh Nabi Sosalam. Ya sudah kalau anda mengatakan cukup keterangan dari Nabi Sosalam mestinya antum tidak usah nambah, Iya kan? Tidak perlu untuk menambah dengan cara nanya Hisab, dengan cara dipaksakan Untuk kemudian apa menetapkan nah, Puasa itu dengan cara cara Hisab, maka ini kita katakan adalah apa Ditinjau dari sisi manapun Hisab itu tidak akan pernah diterima oleh para ulama Kenapa? Karena coba kita mengatakan Anda lebih pintar mana Rasulullah SAW dengan anda Yang menyatakan dengan hisab Iya kan? Kalau secara gampang-gampangnya kan gitu kan. Anda Rasulullah tidak pernah menetapkan hisap. Terus Anda mengatakan lebih hisap. lah terus lebih pintar mana? Nah lebih cerdas mana coba? Anda yang lebih cerdas atau Rasulullah yang lebih bodoh? Kan begitu ya kan? Karena tidak mungkin kita akan mengatakan bahwa apa? Uh, karena itu tidak ada keterangan dari Nabi SAW nah, Lo itu kan terlalu memaksakan anda mengatakan uh, Apa namanya Kami lebih pintar Rasulullah lebih bodoh Ya bukan begitu, kenapa? Karena anda menetapkan syariat itu dari mana? Karena ibadah itu kan apa? Ibadah itu kan ma alat dalil Bahwa ibadah itu kan disertai dengan dalil Bukan disertai dengan akal Bukan disertai dengan hawa nafsu jadi kita katakan adalah apa namanya Dan juga Sesuatu yang berbahaya Sesuatu yang berbahaya adalah apa? Bahwa seolah-olah dia mengatakan bahwa Rasulullah itu kan dipaksakan dalilnya Bahwa Rasulullah itu kan rajulun ummi Rajul seorang yang tidak bisa menulis Tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung Iya kan? Itu kan dalil yang mereka pakai bahwa Rasulullah itu kan tidak bisa berhitung, tidak bisa melihat bahwa apa namanya ya, ini ini nauzubillahimintalib, ini kita katakan ditakillah, ah ini harus takwa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan seperti ini. Sebab perhitungan waktu hisap itu sudah ada nggak di zaman Nabi saw. Perhitungan itu sudah ada nggak? Sudah ada, iya kan? Sudah ada perhitungan. Kenapa? Karena Rasulullah saw itu kan hidup di abad eh, 6 masehi, iya kan? Rasulullah kan masuk di abad 6 Masehi 600an, 571 Masehi Artinya itu sudah ada perhitungan Kan tidak mungkin kita mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah bisa berhitung, gak ada iya kan? Nah, karena hijriah dengan Masehi itu kan kita katakan Masehi itu Rasulullah lahir itu kan 571 Masehi Atau abad ke-6 dari Masehi ini apa namanya Jangan sampai kita mengatakan bahwa Apa namanya Sebab hisap pun juga kita katakan bantahan yang lain Bahwa hisap itu kan hanya apa Ada gak syariat hisap itu 20 tahun 30 tahun yang lalu Hah? Anda lahir kira-kira sudah ada hisap Tidak ada Hisap itu kan hanya belakangan Iya kan Perhitungan hisap itu kan hanya syariat itu kan hanya belakangan Coba lihat keputusan apa namanya Hisap itu kapan mulainya Kapan mulainya? Kan hanya tahun hanya sekitar 2000 sekian ya kan? Itu tahun 2000-an. Ya kan? Berarti apa? Hisap sebelumnya dari tahun 1900 itu enggak pernah ada hisap Coba antum perhatikan uh, karena yang menetapkan ini, coba kita melihat putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Putusan tarji majelis apa namanya putusan tarji dari tahun 1984-1990 coba lihat ada nggak yang menetapkan tentang hisap nggak ada ya kan tidak ada dalil menunjukkan bahwa putusan itu adalah hanya belakangan dan itu hanya ada di Indonesia ya kan hisap itu hanya ada di Indonesia dan tidak didapati di negara-negara manapun tema itu adalah apa e tidak ada sama sekali penetapan kemudian yang berikutnya adalah apa Uh, yang berikutnya adalah uh, siapa yang diwajibkan puasa siapa orang-orang yang diwajibkan puasa yang diwajibkan puasa orang-orang yang diwajibkan eh, tadi kita sudah bicara orang-orang yang diwajibkan puasa Afwan kita bicara siapa orang-orang yang diberi keringanan tidak puasa orang-orang yang diberi keringanan tidak berpuasa orang-orang yang diberi keringanan tidak berpuasa itu ada sembilan orang hanya ada sembilan orang yang diberi keringanan tidak Berpuasa Selain dari sembilan orang Berarti apa? Wajib Iya kan? Selain dari sembilan orang itu tidak ada alasan Dia wajib untuk berpuasa Siapa sembilan orang yang diberikan dengan tidak berpuasa? Yang pertama adalah orang yang sakit Sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya Yang pertama adalah sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya Sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya contohnya apa? Ya saya kira sakit banyak ya Nah sakit apa operasi-operasi uh, masih bisa diharapkan kesembuhannya atau belum? Masih. Sakit uh, kecelakaan atau misalnya ya kita katakan sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Maka ini tidak ada kewajiban baginya puasa ketika dia sakit. Kemudian yang kedua diberi keringanan maksudnya. Yang ketiga yang kedua siapa? Sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Contohnya apa ini? Sakit tahunan misalnya, ya kan? Sakit tahunan seperti misalnya ada ada orang yang sakitnya kelainan, ya kan? Misalnya dia tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kemudian yang atau sakit menahun, ya sakit tahunan. Kemudian yang ketiga, orang yang diberi keringanan tidak berpuasa adalah musafir. Musafir, musafir itu apakah itu musafir yang jaraknya panjang, waktunya pendek? Uh, karena safar itu kan safar jarahnya panjang ada yang waktunya panjang Ada yang jarahnya panjang waktunya pendek Ada yang jarahnya pendek waktunya panjang Ada yang jarahnya pendek juga waktunya pendek iya kan? Seperti sini Solo Klate, Solo Jogja itu jarahnya pendek waktunya juga pendek iya kan? Tapi kalau misalnya lewat ke Solo lewat Gunung Kidul jarahnya pendek tapi waktunya panjang Iya kan? Nah, lewat Semarang, lewat Bawen, nanti Solo Tigo, baru lewat Solo. Itu kan termasuk apa namanya? Lewat uh, Kopeng misalnya, uh, Boyolali, tembusnya Boyolali itu kan termasuk jarak jaraknya pendek, 60 kilo tapi muter-muter ya kan? Nah, ini kita katakan adalah apa? Ada yang jaraknya panjang, waktunya juga panjang. Ya seperti misalnya uh, Safar untuk Umroh, Haji. Untuk Haji adalah apa? Jaraknya berapa kilo itu? Ah, Indonesia Mekah misalnya. Ah itu juga waktunya panjang, 10 jam, 11 jam ya kan perjalanan. Tipe ini ada juga yang jaraknya pan, apa panjang waktunya pendek. Jogja Jakarta 500 kilo tapi hanya ditempuh 50 menit. Iya kan? Itu adalah apa? waktu jaraknya panjang tapi apa namanya? waktunya pendek. Ini musafir atau musafir yang kita katakan musafir yang juga mubah atau yang ta'at atau yang haram Sama Artinya boleh Safar ta'at, safar muharam, safar mubah Safar ta'at contohnya apa? Haji dan umrah, itu kan safar ta'at namanya Safar ketaatan, seperti safar juga karena mudik lebaran karena untuk orang tua Silaturahim sama orang tua itu ta'at atau bukan? Ketaatan ya kan. Tapi kemudian misalnya apa ada safar yang muharram? Safar muharram juga, safar muharram. Iya kan? Misalnya safar ke Bali, Pengen lihat bule-bule. Nah, itu kan safarnya hanya pengen lihat bule, iya kan? Bule-bule di Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai apa nah atau pengin pengin pergi ke Lombok. Lombok lihat Pantai Kutanya Lombok. Pantai Senggigi, pantai apa namanya Hanya pengen, kita katakan pengen ke Lombok Atau misalnya ke mana Ke Pulau Seribu, pengen lihat bule-bule di Pulau Seribu Misalnya Kita katakan adalah apa Ini safar yang apa namanya Muharram, atau safar Pengen apa, saya pengen ke Jakarta merampok Begal nah, Itu kan safar Muharram namanya iya kan? Saya pengen safar ke Hong Kong untuk apa Judi Ya kan. Saya pingin safar ke mana lagi ke apa namanya ya. Saya pingin safar ke Iran supaya bisa dapat mutah misalnya. Nah, ini kan termasuk safar yang, nah, kita katakan safar yang muharram. Boleh enggak dia, boleh enggak dia meninggalkan puasa? Safar muharram boleh enggak dia meninggalkan puasa? Karena safar muharram, safar yang diharamkan. Dia pingin begal Jakarta boleh enggak dia berbuka ketika puasa Ramadan? Nah. Boleh gak dia berbuka Kalau Imam Ahmad tidak boleh Kalau Imam Ahmad tidak boleh Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan lah Enggak apa-apa so, puasanya sah Puasanya sah tapi dia berdosa Karena begal itu ya kan? Begalnya dosa tapi puasanya tetap Tetap sah artinya uh, Meninggalkan meninggalkan uh, puasa Ramadan Karena dia uh, niatnya Muharram Itu tetap boleh ya kan? Boleh kalau Imam Syafi'i Tapi dia berdosa Tapi kalau Imam Ahmad sama sekali tidak sah artinya enggak boleh. Enggak boleh dia berbuka kalau dia safarnya muharram. Kemudian yang ketiga ada namanya safar apa? Safar mubah, safar yang mubah yang bolehkan. Contohnya safar mubah apa? Ya, safar pergi Rehla, wisata, ya kan. Nah, stata ke mana? E, Gorojokan Sewu misalnya, wisata ke pantai mana? Nah, daerah pantai selatan, ya kan. Mulai dari barat sampai ke timur. Ya kan? terus kemudian atau pengen ke wisata ke Pulau Seribu wisata ke atau misalnya belanja belanja misalnya pengen pergi ke misalnya belanja ke Tanah Abang ya kan belanja ke Pasar Senen belanja ke mana lagi ya Pasar Jatinegara pengen belanja sepatu atau pengen belanja Batu Ake itu Pasar Jatinegara ya kan atau pengen misalnya ke mana ya namanya belanja ya kan. Belanja pergi ke pasar turi, pengen belanja, pengen cari murah-murah pasar loak di Surabaya, itu juga banyak, ya kan. Tas-tas nah, impor yang harganya ratusan, juta, ratusan ribu jutaan, kalau di di mana di Carrefour lantai misalnya lantai tiga lantai itu, nah, itu harganya mahal-mahal. Tapi kalau di Surabaya cukup tiga ratus ribu, empat ribu itu sudah dapat koper nah, yang mereknya sama dengan luar negeri. Iya kan, dengan tapi bekas ya kan, maksudnya bekas harganya tiga ribu tapi lumayan ya kan. Nah, kita katakan adalah apa namanya pengen belanja, namanya pengen belanja ya apa namanya itu namanya safar yang apa? Safari yang mubah. Jadi kita katakan safar dibolehkan. Kemudian yang keberapa? Yang diberi keringanan tidak berpuasa yang keempat. Yang keempat adalah keempat dan kelima. Keempat dan kelima adalah Wanita hamil dan wanita menyusui Wanita hamil dan menyusui Wanita hamil dan menyusui Adalah boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan Dengan karena kehamilan Karena kehamilan atau karena menyusui Sawaun kahana sama saja Apakah dia khawatir kepada uh, Bayi yang sedang dia susui Atau dia khawatir kepada janin yang dia kandungnya Maka boleh dia tidak berpuasa Kemudian yang berikutnya Yang ke Berapa? Enam tujuh 67 adalah uh, Siapa 67 Laki-laki dan wanita yang sudah tua Yang sudah tidak mampu lagi berpuasa Laki-laki dan wanita yang sudah tidak mampu lagi uh, berpuasa Maka diberi keringanan untuk tidak uh, berpuasa Kemudian siapa lagi orang yang diberi keringanan tidak berpuasa Adalah uh, 8 9 iya kan 89 siapa Wanita haid dan wanita nifas Wanita Wanitahe dan wanita nifas dan ini orang-orang yang sembilan orang ini yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa selain dari sembilan, selain dari sembilan maka tidak boleh tetap kewajiban puasa. Apapun profesinya, apakah dia buruh kasar, buruh gendong, kemudian buruh tani, apakah dia pilot, apakah dia supir, apakah dia ini enggak ada alasan. Ya kan Kecuali kalau dia mengatakan apa? Misalnya pilot, karena saya musafir Ya gak masalah, musafir itu yang membolehkan tidak berpuasa Bukan karena profesinya ya Bukan karena profesinya sebagai pilot Tapi apa? Karena safarnya Demikian juga apa? Supir bis Supir bis kita katakan bukan karena supir bis profesinya Yang membolehkan dia meninggalkan puasa Tetapi karena apa? Safarnya itu adalah apa namanya buru uh, gendong itu tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak berpuasa karena pekerjaan saya tidak tapi kalau dia sakit atau karena dia safar itu yang mem, sakit atau safarnya itu yang yang uh, apa namanya membolehkan dia tidak berpuasa jadi kita katakan hanya sembilan orang dan tidak ada alasan selain dari sembilan orang ini nah, adalah apa namanya Uh, boleh meninggalkan puasa teman yang berikutnya adalah Puasa yang wajib itu ada berapa? Ada berapa macam puasa yang wajib? Puasa itu ada dua Ada puasa wajib, ada puasa sunnah Puasa yang wajib itu ada berapa? Huh? Misalnya ada pilihan A2, B3, C4, D5, E Terserah huh? Puasa yang wajib? Puasa yang wajib pada Nah, ada empat puasa yang wajib ada empat. Yang pertama adalah apa? Puasa Ramadan. Puasa yang wajib yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa yang wajib yang kedua adalah puasa nazar. Ya kan? Man nazar ayuti Allah fal yutehu. Siapa yang bernazar ketatan maka wajib dia penuhi. Ya kan? Berpuasa saya pengen bersihkan meskipun undangan. Kalau saya lulus ya itu wajib. Nazar ya kan Nazar pengen membersihkan masjid ini Ya wajib dipenuhi Atau misalnya saya kalau lulus Saya pengen puasa 3 hari berturut-turut Ya itu wajib Namanya puasa ya kan Yang ketiga puasa wajib Yang ketiga namanya puasa kodo Puasa kodo Tidak berpuasa di bulan Ramadan Boleh Tapi wajib dia Mengkodo ya kan Kodo itu termasuk wajib atau sunnah Hah? Wajib Kenapa karena yang ditinggalkan puasa yang wajib, iya kan, maka kodoh itu juga hukumnya adalah apa, wajib maka puasa kodoh itu hukumnya puasa yang wajib, yang ketiga namanya puasa kodoh, puasa yang mengganti pada hari yang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala berfilman apa maka naminkum maridon awal safarin, apa, faiddatun min ayya min Silakan anda ganti pada hari-hari yang lain, artinya di luar bulan ramadhan, kemudian puasa wajib yang keempat puasa apa Puasa kefaro Puasa kefaro Yaitu tadi apa? Yang misalnya suami mendihar istrinya iya kan? Maka itu wajib nah Dia mengganti e, kefaro Puasa dua bulan berturut-turut Atau misalnya seorang suami yang mencampur istrinya Di siang hari bulan Ramadan Maka harus dia mengganti Puasa dua bulan berturut-turut itu hukumnya apa? Wajib Maka puasa kefaro itu ada puasa Uh, puasa kafarah itu adalah pua puasa yang wajib ya kan? Ingat ya, soalnya ada berapa? Nanti ada soal, puasa yang wajib itu ada berapa? Cuma sebutkan a b c d ya kan. 4 5 6 7 ya kan? 2 1. Ya. Taip, kemudian yang berikutnya adalah sekarang begini. Uh, tadi siapa orang yang diberi ada berapa orang yang diberi keringanan tidak berpuasa? Sembilan Sembilan Kalau puasa yang wajib ada berapa? Ada empat Sekarang kita bicara uh, Orang yang meninggalkan puasa Hukum ada berapa Ada berapa kewajiban Ada berapa kewajiban Orang yang meninggalkan puasa Ada berapa kewajiban Orang yang meninggalkan puasa Dia Dia meninggalkan puasa Tapi dia punya kewajiban Setelahnya Yaitu ada berapa orang yang di Ada berapa kewajiban yang bagi mereka yang meninggalkan ibadah puasa Kewajibannya itu ada Ada berapa? Ada yang mengatakan tiga, ada yang mengatakan empat Ada yang mengatakan tiga, ada yang mengatakan empat Yang menyatakan tiga itu apa Yang pertama type. Kewajiban bagi mereka yang meninggalkan puasa Maksudnya meninggalkan puasa Baik itu karena sengaja Atau karena ada uzur Ya kan? meninggalkan puasa itu baik karena sengaja atau karena ada uzur maka kewajiban yang pertama adalah taubat. Taubat. Bagi yang meninggalkan ibadah puasa kan berarti apa? Wajib dia taubat ya kan. Dulunya tidak pernah puasa, 10 tahun tidak pernah puasa. Begitu masuk bulan Ramadan, wah ini iya dia apa? Berarti kan 10 tahun dia meninggalkan ibadah puasa. Dan itu apa? Namanya harus harus taubat ya kan. Harus taubat. Karena dia meninggalkan ibadah puasa itu Kewajiban yang pertama itu adalah harus taubat Karena ciri-ciri taubat adalah apa? Apa ciri-ciri taubat? Yang kita katakan dia harus menyesali Perbuatan yang sebelumnya Yang kedua apa? Dia harus mencabut Artinya mencabut itu apa? Kalau 10 tahun tidak pernah puasa Maka tahun ini harus dia berpuasa Dia adalah itu namanya taubat Kemudian yang kedua Kewajiban bagi mereka yang meninggalkan ibadah puasa yang kedua Itu adalah kewajiban mengkodok Mengganti pada hari yang lain Di bulan, di luar bulan Ramadan Kemudian kewajiban yang ketiga Bagi yang meninggalkan ibadah puasa yang ketiga yaitu adalah apa? Ah, apa kewajiban? Kewajiban? Ah, kodok? Kemudian apa? Kewajiban? Kefarah ini kewajiban bagi mereka yang meninggalkan ibadah puasa, ada yang wajibnya itu adalah kefar Seperti siapa tadi? Orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Maka nah, kewajiban bagi dia itu kan dianggap apa? Meninggalkan itu sudah dianggap meninggalkan ibadah puasa dan dia punya kewajiban adalah apa? menebus. Iya kan? Menebus atas atas pelanggaran puasa yang dia lakukan di bulan Ramadan. Nah itu dianggap batal. Ya kan? Karena uh, ada lima ada lima hukum bagi mereka yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan. Ya kan? Artinya apa? Dia tetap harus batal puasanya pada hari itu, kemudian tetap dia berpuasa, kemudian dia harus mengganti satu hari itu, kemudian ditambah kefaroh uh, dua bulan berturut-turut, kemudian yang kelima dia uh, apa namanya dosa. Itu ancaman bagi mereka yang mereka yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan ramadhan Itu yang sengaja. Kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Iya -apa. kan? Kalau lupa enggak masalah, iya kan? Misalnya lupa. Ada apa ada yang lupa? Ya ada yang ada, iya kan? Misalnya apa dia sudah uh, melakukan hubungan suami istri. Kemudian begitu dia keluar dari kamar ternyata sudah jam 7 pagi. Iya kan? Dia tidak lihat jamnya karena kamarnya gelap. Nah, mendung lagi, iya kan? Nah, misalnya apa? Melakukan hubungan suami istri begitu dia bangun, iya kan? Dia sadar ternyata sudah jam 7 pagi. Berarti dia melakukan hubungan suami istri ya, apa? Itu bukan kesengajaan, iya kan? Apakah kesengajaan? Bukan. Nah, ketika bukan kesengajaan, maka itu tidak ada kafarah, tetap dia meneruskan puasanya. Dengan syarat kalau dia punya niat tadi malam. Kenapa? Karena puasa wajib itu harus niatnya di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah boleh niatnya di pagi, di pagi hari. Kemudian kewajiban yang keempat, keempat ya, bagi mereka yang meninggalkan ibadah puasa itu adalah fidyah. Adalah fidyah. Nah, adalah fidyah. Dan yang uh, kelima, ini tadi bilang ada tiga empat. Taip. Kita sebutkan satu-satu Kalau yang kelima Sebenarnya yang ke, yang saya sebutkan tadi Yang kefaroh nah, Itu tidak ada kewajiban Tapi kewajiban tapi Kalau kita sebutkan adalah Apa namanya tadi Taubat Kemudian vidya Kemudian kodok nah, Kemudian yang keempat Vidya dan kodok Vidya dan kodok Tapi itu adalah kewajiban nah, Sekarang pertanyaan Siapa orang-orang yang diwajibkan Taubat Siapa yang diwajibkan orang yang taubat Nah Orang yang Sengaja meninggalkan puasa Sengaja meninggalkan puasa Maka kewajiban adalah taubat Kemudian pertanyaan yang kedua Siapa yang diwajibkan mengkodok Siapa yang diwajibkan mengkodok puasa Satu Dari sembilan itu sebutkan Dari sembilan itu yang wajib kodok dari sembilan Kita pakai yang sembilan Karena yang sembilan itu apa Diberi keringanan tidak berpuasa ya kan Tapi dia punya kewajiban Gak wajibannya adalah mengkodok Siapa yang diberi kodok Satu, orang yang sakit apa Sakit yang masih diharapkan Kesembuhannya Yang pertama Yang kedua Musafir Ketiga nah, Yang diperintahkan mengkodok Ini yang tidak ada khilaf yang tidak ada perselisian Adalah apa? Wanita haid, nifas Lima iya kan? nah, Ini yang tidak ada khilaf Bahawa apa namanya Yang tidak ada perselisian lima ya, Maksudnya tidak ada perselisian itu Semuanya ulama sepakat Kalau lima ini termasuk apa? Wajib Koto, siapa? Sakit yang masih bisa Diharapkan kesembuhannya Yang kedua adalah sakit wanita haid Dan nifas, tiga Berarti yang keempat lima adalah Siapa? Siapa tadi? Hah? Eh? Sakit musafir, haid, nifas. Oh, empat. Empat. t empat T itu yang wajib qada. Kemudian yang berikutnya, siapa yang wajib Vidya Ini yang empat maksudnya tidak ada khilaf ya, Ini wajib mengqada. Kemudian yang berikutnya adalah siapa yang wajib vidya Yang tidak ada khilaf yang tidak ada khilaf satu sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan yang kedua tiga laki-laki ha? dan wanita yang sudah tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa itu bayar video. kalau saya tanya orang gila kira-kira Wajib vidya atau Wajib kodok Atau taubat Atau orang gila Atau orang Tep gak usah gila, kalau gila mungkin Tep gila kita katakan tidak ada kewajiban Sama sekali, tidak ada vidya Tidak ada kodok, tidak ada yang lain Misalnya orang yang apa Pikun Pikun Tep, tidak ada kewajiban Nah sekarang yang vidya siapa? orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Laki-laki dan wanita yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Ini tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Yang ada khilaf itu adalah apa? Wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui khilafnya ada tiga. Khilafnya ada tiga. Wanita hamil dan menyusui. Yang pertama menyatakan wanita hamil dan menyusui wajib kodok saja. Ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua mengatakan Wanita hamil dan menyusui Kewajibannya adalah fidya saja Dan yang ketiga adalah Pendapat yang ketiga mengatakan Wanita hamil dan menyusui Kewajibannya adalah fidya sekaligus kodok Itu bagi wanita hamil dan Menyusui Kira-kira mengikuti yang mana? Ha? Kalau saya tanya Antum mengikuti yang mana? Kodok saja Fidya saja atau kodoh dan sekaligus Fidya oh, Itu sudah khilaf diantara Antum sendiri ya kan <tuk> Dalil menunjukkan bahwa itu ada khilaf ya kan? Ya kan? Karena Antum sendiri juga khilaf ya kan? Karena para ulama juga Khilaf uh, dalam masalah ini Cuma nanti begini Nanti itu kan bisa jadi dipolitisir ya kan? Kok bisa dipolitisir gimana Iya bagi orang yang kaya Orang yang mampu Wah saya lebih baik suruh bayar Fidya Ketimbang suruh kodoh Iya kan Orang kaya mengatakan saya suruh qada yang mampu saya ya kan. Kan bahasanya Dan, kalau bilang suruh mengqada, wah seminggu suruh mengqada ya. Kapan saya menggantinya ya kan? Mau saya di Tapi kalau suruh bayar vidya, berapapun biayanya sanggup. Iya kan? Tapi kalau orang miskin, wah kalau saya suruh bayar kasih makan orang miskin, saya sendiri susah untuk kasih makan ya kan. Kalau saya suruh kodo, saya sudah biasa puasa, kan begitu ya kan? Itu makanya saya katakan tadi ini ada sedikit di pelintir di politisir ya kan? Maka type ini, kalau misalnya yang merasa dirinya miskin, maka sudah dia mengkodo itu adalah lebih utama bagi dia, ya kan? Karena miskin dia mengatakan, saya kalau suruh bayar fidyah berat bagi saya, saya sendiri ngasih makan anak istri susah ya kan, apalagi untuk bayar fidyah. Tapi kalau dia, kalau saya suruh puasa berapa hari pun saya siap. Kenapa? Karena sudah biasa puasa, ya kan, biasa tidak makan kan gitu kan. Tapi kalau orang kaya suruh biasa suruh puasa berat sekali, ya kan berat sekali, tapi kalau suruh mengeluarkan uang berapapun suruh makan di warung padang sana, 60 orang atau 30 orang suruh makan, 60 orang sepuasnya, mungkin sanggup dia iya kan kenapa? karena dia, apa namanya, bayar vidya type ini yang saya katakan masih, kemudian yang ada pun kewajiban kodoh dan sekaligus vidya ini bagi mereka yang apa? kodoh dan sekaligus vidya itu sebenarnya bagi mereka yang uh, adalah apa? orang yang sengaja menunda yang sengaja tidak membayar Menebus atau tidak membayar apa Mengganti puasanya Padahal sudah masuk Ramadan yang berikutnya Dia punya hutang puasa Ramadan tahun lalu Dia punya hutang puasa Ramadan tahun lalu Begitu masuk Ramadan berikutnya kok belum dibayar yang sebelumnya Maka apa para ulama didobel Kodok vidya. Kodok vidya Karena itu di Apa namanya Dipunya, kenapa? Karena dia puasa sebelumnya nggak dibayar ya sudah ditambahi. Ya mestinya dia fidyah ditambahi kodok, mestinya kodok ditambahi fidyah itu aja. Karena di apa namanya kesengajaan, sudah memasuki bulan Ramadan berikutnya padahal dia belum membayarnya. Tapi itu adalah apa berkaitan dengan siapa tadi? Kewajiban bagi mereka yang meninggalkan ibadah ibadah puasa. Yang berikutnya adalah apa? Kita masuk sekarang tata cara puasa Tata cara puasa yang pertama adalah niat Niat itu kalau puasa wajib di mana? Di malam? Hari Tapi kalau puasa sunnah Boleh? Nah, siang hari sampai kapan? Puasa sunnah dia sampai dari pagi sampai asar belum makan Begitu di asar mengatakan Kalau begitu saya teruskan ajalah puasa sampai maghrib Boleh atau tidak meniatkan asar? Puasa sunnah? Haa? Nah? Puasa sunnah boleh gak? Gak boleh Tidak boleh ya kan? Karena kalau yang semua dalil itu adalah pagi hari Ada gak dalilnya pada siang hari sore hari? Kan gak ada ya kan. Tidak ada dalil Maka beramal dengan tanpa dalil itu kan amalan yang tertolak ya kan? Kenapa? Karena pagi hari itu maksudnya apa? Sampai duhur Itu batas jadi kalau misalnya sampai duhur dia belum makan kemudian dia meniatkan Kalau begitu saya teruskan sampai maghrib boleh Tapi kalau sudah habis duhur dia baru niatnya puasa sunnah maka itu gak boleh Apalagi puasa wajib Kalau puasa sunnah saja gak boleh apalagi puasa wajib Karena ada gak orang yang puasa kan begini misalnya kan uh, gonjang ganjing Ramadan itu biasa itu Ramadan atau bukan Iya Kan, kan biasanya gonjang ganjing Ah Ramadan ini besok Ramadan atau bukan Udah masuk belum Ramadan Ternyata dia tidak makan Dia tidak makan Dan belum ada Kalau besok Ramadan saya niat puasa Kalau tidak berarti saya tidak Ini boleh gak niat seperti ini gak boleh ya, Niat seperti ini tidak Tidak boleh Kalau besok Ramadan saya puasa Kalau tidak berarti saya tidak berpuasa Ini gak boleh Niat yang seperti ini adalah termasuk tidak sah Kemudian ternyata dia tidak makan Ah ternyata jam berapa? Jam 10 pagi baru dapat kabar kalau ini hari ini puasa Ramadan. Kalau begitu saya niatkan jam 10. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Sangga puasanya tidak sah. Berarti dia harus mengganti hari pertama itu pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Iya kan? Paham ya? Kenapa? Karena puasa wajib itu harus di malam hari. Dalilnya adalah malam yubtesia mina leilifalah siyama lahu. Bolehkah meniatkan puasa Ramadan sebulan penuh? Jadi tidak tidak malam tidak perlu saya tajdid. Ah, maka apa? Namanya boleh. Kalau pertanyaannya boleh apa tidak boleh? Tapi mana yang wajib? Adalah tiap malam. Yang wajib itu adalah tiap tiap malam dia meniatkan untuk puasa. Tapi kalau meniatkan selama sebulan penuh boleh. Ya boleh saja, misalnya apa saya pengen puasa Ramadan selama sebulan penuh. Misalnya apa sebulan penuh kan? Begitu dia ketiduran habis habis apa namanya? Habis buka puasa, buka puasa karena kekenyangan, ya kan? Balas dendam. Nah, jadi begitu berbuka puasa semuanya dimakan. Begitu selesai makan sholat maghrib kekenyangan, nggak bisa bangun penyakitnya kambuh. Hah, maksudnya kambuh kekenyangan, gak bisa gerak sama sekali. Tidur, bangun bangun jam 7 pagi. Iya kan? Padahal tidurnya dari maghrib. Dari maghrib tidur, bangun bangun subuh misalnya. Bangun bangun subuh. Hah, dia apa namanya belum sholat belum sholat isya, iya kan? Hah, apalagi taraweh. Nah, baru masuk ketika azan subuh. Dia bangun. Sangat nika, apa puasanya ketika dia meniatkan subuh. Nah. Sah kalau apa? Kalau dia tadi saya katakan dari awal Mengatakan dia pengen puasa sebulan penuh nah, Artinya dia tidak tidak ada kan dari maghrib Dia belum ada niat sampai pagi hari dia akan berpuasa besoknya Cuma karena apa? Karena dia niatnya dari sebelum nah, Bahwa dia itu akan apa? Maka itu sudah sah Para ulama menyatakan itu sudah sah puasanya tapi uh, Kalau puasa sunnah tadi boleh di pagi hari Kemudian yang berikutnya adalah apa? Makan sahur. Makan sahur adalah termasuk sunnah. Makan sahur adalah termasuk sunnah. Apa sunnahnya e, makan sahur? Sahur itu sendiri adalah sunnah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tasaharufain nafis sahur ibaroka. Tip sahur itu waktu atau makan? Saya tanya sahur itu makan, istilah makan atau istilah waktu? Adalah sahur itu adalah apa? Waktu, ya kan? Kapan waktunya sahur Kalau sahur itu waktunya kapan nah, Sahur kalau dikatakan waktu berarti kapan waktunya Antara apa Fajar kadhib dengan fajar as -saudi. Itu namanya waktu sahur Antara fajar kadhib dengan fajar as -saudi. Jadi kalau dia makan jam 2 Tidak disebut makan sahur Makan malam Jadi Jam tiga berarti bukan makan sahur Kenapa dia masih makan malam Jam tiga kira makan sahur atau makan malam? Nah, kalau sahur kaitannya dengan waktu Berarti dia hanya waktunya antara fajar katib dengan fajar as Kurang lebih 10 menit sebelum subuh Itu adalah waktu sahur atau dalam waktu dalam bahasa yang paling saya selalu sampaikan waktu yang paling ap, paling bagus makan sahur ketika orang mengatakan imsak imsak imsak itulah waktu yang paling bagus makan sahur kenapa karena itulah waktu sahur itulah waktu sahur ya kan kalau misalnya sahurnya jam 4 subuh berarti 10 menit jam jam 3 lewat 50 menit nah dia makan Nah itu la makan sahur. Kalau jam 3 atau setengah 4 berarti masih makan malam. Iya kan? Ingat ya, kalau uh, kalau Anda kalau makan ya bukan istilah apa namanya? Kalau makan ya kita katakan makan jam 2 berarti masih makan sahur namanya, iya kan? Kalau sahur itu istilah makan. Tapi sahur itu adalah istilah waktu. Bena fajar ketip dengan fajar saudit. Jadi makan sahur dan sunnahnya apa? Berarti sunnahnya makan sahur diapa? Diakhirkan. Artinya apa? Di waktu sahur itu, ya kan? Di waktu sahur itu dan sunnahnya diakhirkan. Artinya boleh anda makan sahur sebelum. Artinya makan malam itu sahur sebagai apa namanya? Makan malam. Nah, misalnya anda makan jam 2 jam 2 anda makan. Maka apa? Supaya anda betul-betul makan sahur. 10 menit sebelum subuh Anda minum seteguk air putih atau minum makan kurma sebagai apa bentuk perwujudan bahwa Anda makan sahur. Jangan apa? Jangan dikosongkan. Iya kan? Jangan dikosongkan maksudnya jangan sampai Anda tidak makan. Jangan sampai Anda tidak minum. Nah, kata Nabi sallallahu walau jur'atan walaupun hanya seteguk air putih. Iya kan? Jadi tetap adalah apa? untuk menyatakan bahwa dia makan. Nah, dia sudah kenyang jam dua, bagaimana saya sudah kekenyangan? Ya sudah tetap, nah, walaupun hanya dengan minum air air putih. Itu adalah apa supaya betul-betul tahakkuk, artinya betul-betul dia me, apa namanya makan sahur. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah ketika sahur adalah sahur itu adalah makan seperti makan sahur seperti yang disunnahkan oleh Nabi Sallam. Yang pertama adalah apa? Kalau ada kurma ajwa maka sahurlah dengan kurma ajwa kan kurma jual misalnya tujuh ratus ribu satu kilo lumayan ya kan ini kurma tujuh ratus ribu satu kilo atau enam ratus ribu ya. nah, kalau itu kan termasuk yang sunnah atau disebut dengan kurma nabi kemudian kalau tidak ada baru kemudian pakai rotop rotop itu kurma yang masih basah yang masih dipetik dari pohon yang masih warnanya hijau hijau sudah mulai kemerah merahan dan warna bijinya itu masih kelihatan di dalam masih jadi warnanya apa namanya uh, yang baru dipetik kan? ya Karena kemudian kalau tidak ada baru tamer. Tamer tamer itu maksudnya apa? Kan rutop tamer. Rutop itu yang masih basah. Kalau tamer ah yang sudah kering. Keringnya sudah 10 tahun yang lalu. Kan? 15 tahun yang lalu. Nah, itu namanya tamer. Jadi yang kita li lihat di pasaran jangan dikira bahwa itu tamer baru 1 tahun yang lalu, enggak. Karena tamar itu kan gak ada iya kan? Jadi Antum belum tahu Kalau itu tamar ternyata Sudah 10 tahun yang lalu kering iya kan? Makanya yang dijual di pasaran Di Indonesia yang harganya 35.030 itu sudah 5 tahun ke atas itu iya kan? Ini kalau orang Arab loh Orang Arab sendiri yang ngomong nah, Orang Arab ketika misalnya saya uh, Misalnya apa Saya pernah belanja sama para masai Nah Sheikh kemudian apa Dilihat kurma orang Indonesia Ikan ya, kemudian ini kurma tamr Syekh Syekh setan ini kurma bagus atau enggak? Ketawanya. Kalau bilang bagus atau enggak ini antum tahu kalau ini kurma yang dijual di sini kan biasanya sudah kiloan ya kan. Kiloan kamu tahu enggak kurma ini berapa lama? Saya enggak saya enggak tahu karena saya enggak punya kebun kurma saya bilang begitu. Ya kan? Ini sudah uh, 5 tahun yang lalu, ini 10 tahun yang lalu dia sudah bisa membedakan. Karena mereka biasa makan ya kan, jadi tahu. Nah ini apalagi yang kalau kita buka, nah ternyata itu sudah kering dan di dalamnya itu kayak ada butiran-butiran yang sudah apa namanya, kalau bilang berulat-ulat lah. Kalau misalnya apa namanya itu kan berarti sudah di atas 10 tahunan itu kering. Tapi ini namanya tamar ya kan, tetap namanya tamar. Ya kan? Kemudian kalau tidak ada tamar ya sudah baru seteguh air, air putih. Teh itu adalah sunnahnya sahur. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Bagaimana kalau misalnya apa? E, karena su, apa, puasa itu kan terhitung mulai dari kapan? Kapan terhitung mulai puasa? Terbit fajar? as -saudi. Artinya masuk waktu subuh ya kan? Masuk waktu subuh. Jadi bukan waktu imsak. Maka kesalahan imsak itu adalah apa? Karena dia sudah apa? menyatakan puasa padahal itu belum waktunya berpuasa. Imsak itu kan artinya sudah menahan, ya kan? Mulai menahan, berarti apa? Sudah mulai ber berpuasa, begitu kan? Mananya kan imsak artinya kalau yang merokok silakan berhenti merokok, yang makan silakan berhenti makan, yang minum silakan berhenti minum, kan begitu kalau imsak. Maka apa namanya imsak itu berarti sudah menetapkan puasa. Padahal itu tidak ditetapkan, belum ditetapkan waktu puasa, karena waktu puasa itu adalah masuk waktu subuh. Mana dalilnya? Kalau waktu subuh adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Kulu wasrabu Hatta yatabayanalakumul khaytul abayadu Minal khaytul aswadi minal Fajri, minal fajri eh, Maksudnya apa? Fajar as-sadiq ya kan? nah, Itu adalah betul-betul Sudah sampai Fajar as-sadiq Sekarang begini, kalau misalnya dia sudah Ketika dia bangunnya sudah azan Ketika dia bangun apa Sudah azan Maka tidak boleh minum sedikit pun Tidak boleh makan Dan minum sedikit pun. Kalau dia bangunnya apa? Azan. Tapi ketika dia bangun 5 menit sebelum azan, kemudian dia makan dan minum, begitu dia makan dan minum ternyata azan subuh dikumandangkan. Ya kan? Sementara masih ada sisa makanan di piringnya. Masih ada sisa buah, sisa air, sirup teh dan seterusnya. Ya kan? Masih merembet dia ya kan. Nah, gimana? Apa namanya? Mulai ada khilaf diantara para ulama. Ada yang berselisih. Yang berselisih mengatakan apa? Ya sudah begitu dia azan sudah makan apa yang ada di mulut dan apa yang ada di tangan. Makan yang ada di mulut selesaikan yang ada di mulut dan selesaikan yang ada di tangan. Ada yang mengatakan selesaikan yang ada di piring. Kemudian habis itu minum. Nah nanti kalau nggak minum gimana? Ya sudah sama minum, ya kan gratis, ya kan minum. Uh, Teh. Uh, itu yang. Apa namanya pendapat yang pertama Pendapat yang kedua mengatakannya sudah Teruskan walaupun ikhoma sholat dikumandangkan Walaupun ikhoma sholat dikumandangkan Antara Adhan dengan kan merata 10 menit Iya kan? Antara Adhan dengan ikhoma kan Kata kalau dia makan Kemudian apa? Silahkan dihabiskan apa yang ada di tangan Yang ada di piring Dan yang ada di sekitarnya Kalau dia ingin menghabiskan ini adalah apa, masalah uh, khilaf diantara para ulama uh, Wallahu ta'ala alam pendapat yang pertama itu yang lebih hati-hati uh, Yang hati-hati artinya apa begitu sudah adhan Maka habiskan apa yang ada di tangan yang ada di piring uh, Dan silakan anda tambah dengan air putih ya. Itu adalah apa uh, Jadi jangan diteruskan sampai ikoma Nanti kalau ikoma nanti ikomanya mana dulu ya kan Nanti tanya lagi ikoma yang mana dulu. <laughs> ikomanya masih pengundalan apa mesjid MPR apa mesjid yang mana kan masih ha? e, atau mencari mesjid yang memang ikomanya setengah jam kemudian. Nah, jadi kalau pondok itu rata-rata setengah jam ya Jadi jangan diikuti. Tipe yang berikutnya adalah apa? Tipe itu makan sahur ya, karena sahur itu adalah termasuk barokah. Kemudian yang berikutnya adalah berbuka puasa. Berbuka puasa, berbuka puasa itu hukumnya apa? Apa hukumnya berbuka puasa? Wajib. Wajib dia berbuka puasa. Artinya kalau tidak ada yang bisa dimakan, walaupun hanya seteguk air putih itu juga. Artinya berbuka itu hukumnya adalah wajib. Maka kita katakan gini, makanan itu kan hukum aslinya apa? Boleh, iya kan? Namanya mubah, mubah itu kan berkaitan dengan wasilah, Mubah itu bisa mananya haram, bisa mananya wajib, bisa mananya sunnah, bisa mananya makruh, iya kan? Kalau kita katakan apa, berbuka itu hukumnya adalah wajib, maka wasilah makan itu sebagai perantara untuk berbuka puasa, maka makan ini menjadi wajib. Maka makan makan ketika berbuka itu adalah menjadi kewajiban. Kenapa? Karena ini perantara. Perantara untuk apa? Dia membatalkan puasanya Maka memba, me, ini adalah apa? sebagai wasilah Perantara yang membatalkan puasa Maka itu menjadi kewajiban bagi dia ini, Maka itu hukumnya adalah wajib Tapi kalau itu puasa Kita katakan berbuka Itu hukumnya adalah wajib Berbuka itu adalah hukumnya wajib Kemudian makanan itu juga bisa mananya haram Ya kan, Misalnya apa makan pada siang hari Itu kan haram hukumnya Karena makan itu sebagai wasilah Untuk dia berbuka Ya kan? Maka makan itu menjadi haram. Ada juga ma makan yang sunnah. Sunnah apa? Misalnya ketika berbuka makannya kurma, ya kan. Berbuka itu hukumnya wajib. Tapi yang dimakan kurma, ya kan, bukan tahu isi dulu, ya kan. Kurma dulu, jangan uh, apa? <laughs> Karena berbuka puasa biasanya apa? Yang dicari gorengan dulu, ya kan nah di masjid itu satu nampan satu ini yang dicari gorengannya dulu yang dicari tahu isi itu apa namanya masih apa masih nomor satu dia ya kan? berbuka puasa yang nomor satu itu masih tahu isi ketimbang bakwan ketimbang tempe ya kan? itu tahu masih masih nomor satu apalagi ditambah cabai ya kan cabai rawit ya kan masih itu masih apa uh, kita katakan masih yang Ranking pertama untuk berbuka puasa. Coba antum survei, antum survei ya kan buktikan. Orang yang berbuka puasa dikasih tahu, kasih tempe, kasih bakwan. Mesti yang dicari apa? Tahu, tahu isi, ya kan? Kebanyakan yang dicari. Apalagi santri. Ya udah, santri itu kalau sudah tahu isi rebutan satu nampan misalnya isinya cuma lima ada enam orang sudah satu itu mesti rebutan ya kan artinya lima orang ini mesti rebutan yang lima enam orang rebutan lima ya kan? itu adalah apa namanya? Tep. Padahal pada disitu ada kurma ya kan kurma itu nanti nomor tiga empat setelah bakwan eh setelah tahu bakwan tempe baru kurma ya kan? apalagi air putih nah apalagi air air putih air putih kalau ada yang berwarna cari yang berwarna itu adalah apa namanya padahal sunnahnya apa nah kita katakan berbuka adalah wajib tapi dia makan kurma kalau tidak ada kurma misalnya minum air putih itu adalah apa maka minum air putih sebagai wasilah berbuka itu adalah sunnah adalah sunnah kalau tahu isi dulu nah berarti itu boleh hukumnya adalah boleh tahu isi boleh Bukan berarti, tapi dia bukan sunnah. Nah, berbuka wajib, tapi apa makannya mendahulukan tahu isi daripada kurma, maka ini adalah boleh. Ya. Type itu hukum ya, ma nah, berkaitan dengan hukum. Kemudian yang berikutnya adalah berbuka kita lihat berbuka adalah wajib. Nah, ada yang kita katakan berbuka tapi ada yang sunnah. Sunnahnya tadi apa? Kalau ada kurma juah, kurma juah. Kalau tidak ada rutab kalau tidak ada rutab baru tamar. Kalau tidak ada tamar, baru air, air putih. Setelah itu silahkan yang lain. Silahkan yang lain tahu si, ya kan, semar mendem, uh, apa namanya, uh, timus atau bawahan, te, apa, tempe mendoan misalnya, silahkan, ya kan atau langsung makan besar Masih kotak ya kan misalnya apa namanya ya uh, kentuki fried chicken nah misalnya nah, silakan anda makan kentuki jangan ya nah, nah, jangan bahasa kentaki ya kentuki nah, icing sorpring nah, bahasa jawanya kan apa aku icing sorpring aku ngisin yang icing sorpring pun paham. Allah, yang Jawa aja yang paham. Aiwo girlli aku pengen cewek nang pinggir kali. Badli isah tapi kalinya sat. Iya kan. Ayu so aibo aku pengen melayu tibo. Ingat. Ai ngis aku pengen menangis. But i seen tetapi ha? Huh? isin because i was gede sebab saya was gede. wallahu ala. alam puasa uh, kemudian puasa yang sunnah saya kira puasa sunnah banyak yang pertama adalah puasa Senin Kamis puasa Daud kalau orang puasa Daud jangan memilih puasa selain dari Daud kalau orang sudah mengambil keputusan puasa Daud, maka jangan mengambil puasa-puasa yang lain selain dari puasa Daud. Mau itu senin kemis, mau itu puasa Arafa, puasa Asuro atau puasa yang lain. Kenapa? Karena Nabi Sallam bersabda, saumudah siamudah, hei rusiam siamudah Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Walatazid, jangan kamu lebihkan dari puasa Daud. Jangan kamu lebihkan dari puasa Daud dengan ditambah puasa Senin Kemis Puasa Daud kan misalnya puasa Daudnya Ahad Selasa, ya kan? Ahad Selasa nanti Senin pengen puasa Senin enggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah Pak uh, berlebihan. Nah, berlebihan. Kenapa? Karena itu puasa Daud itu sudah puasa yang paling berat. Ya kan? Puasa Daud itu kan puasa yang paling berat dan itu puasa dan bukan hanya sekedar puasa Daud itu Saya ingin puasa Daud hanya seminggu Satu bulan, tidak Puasa Daud itu adalah sepanjang hayat Kalau dia sudah memilih puasa Daud Maka apa? Itu sampai dia meninggal Ikuti Kenapa? Karena puasa Daud itu berarti dia Puasa sepanjang masa Sehingga Abdullah bin Amr Ibn Al-As Ketika dia mengatakan dengan nada sombong Dia mengatakan kepada Nabi Ya Rasulullah nasihati kepada saya tentang puasa Yang bagus Kata Nabi SAW ya sudah puasa 3 hari lah dalam sebulan Ya Rasulullah kenapa cuma 3 hari dalam sebulan itu kan masih sanggup saya Kan bahasanya bahasa apa namanya Ya Rasulullah saya masih sanggup lebih daripada itu Ya sudah kalau kamu merasa sanggup dengan eh, Apa namanya Nasihat dari Nabi kan 3 hari sebulan Iya kan kalau tiga hari sebulan kan sama saja puasa sepanjang masa ya kan? Karena kalau tiga hari kan berarti satu puasa satu hari kan dihitung sepuluh, iya kan? Pahalanya. Jadi kalau tiga hari puasa berarti tiga puluh hari dia puasa sama satu bulan. Kalau itu dilakukan sepanjang setiap bulan berarti itu kan sepanjang masa kan gitu. Tapi kemudian apa doleh menerima mula as? Karena dia ahli ibadah bukan ahli ahli elam. Dia sahabat tapi dia ahli ibadah yang suka ibadah. Kemudian ya Rasulullah saya masih sanggup. Ya sudah kalau kamu masih sanggup nah, Puasalah sening kemis Kalau sening kemis berarti dalam sebulan berapa kali? 8 kali iya kan? Minimal 8 Minimal maksimal 9 Kan gitu kan bisa 9 Karena, uh, yeah. Kemudian Ya Rasulullah kenapa masih segitu kan Masih sanggup saya lebih daripada itu Ya sudah puasa 1 hari puasa 2 hari berbuka Berarti dalam sebulan berapa kali? 10 kali iya kan? Sehari berpuasa Dua hari berbuka Ya Rasulullah saya masih sanggup Kemudian Nabi SAW mengatakan Khairu siyam siyamu daud walatasi Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud Jangan dilebihkan lagi dari itu Karena puasa daud itu sudah 15 kali Dalam sebulan kan? Itu sudah puasa yang paling tinggi Maka begitu usianya sudah 80 tahun Abdullah ibn Amir ibn Az 80 tahun Dia sudah tua Sudah tidak mampu lagi puasa daud sebenarnya Cuma karena dia merundingkan puasa Daud, kemudian kenapa dulu enggak saya mengikuti nasihatnya Nabi tiga hari dalam sebulan, tidak seberat apa yang saya lakukan saat ini. Artinya dia sudah tua ya kan, sudah uh, apa namanya uh, kulit sudah mulai keriput, Pipinya sudah mulai di artinya daging sudah mulai dimakan, sudah termakan kemudian usia ya kan, maka apa dia mengatakan seandainya dulu ketika saya mengikuti nasihatnya Rasulullah tiga hari, uh, tidak akan seberat saya hari ini. Ini adalah apa? Maka puasa Daud jangan dilebihkan Itu adalah puasa sunnah Kemudian puasa sunnah yang lain adalah apa? Tadi kita sebut Senin kemis Kemudian satu hari berpuasa Dua hari berbuka Tiga hari dalam sebulan Atau dikenal dengan Kalau tiga hari itu bebas ya Satu dua tiga Dua tiga empat Tiga empat lima Empat lima Tujuh lapan sembilan Sembilan sepuluh sebelas Silahkan Atau misalnya tiga hari dalam sebulan itu Tidak mesti berurutan Sembilan Tiga belas Tujuh belas misalnya atau misalnya 10, 20, 30 Silahkan Yang jelas 3 hari dalam sebulan Cuma yang utama Yang afdol adalah 3 hari Berturut-turut Itu pun tanggal 13, 14, 15 Atau dikenal dengan ayamu ayamul bid nah, Itu adalah apa namanya e, Puasa yang paling Yang lebih utama Kemudian puasa sunnah yang berikutnya adalah puasa ya Ada puasa yang tahunan Ada yang puasa bulanan, ada yang puasa harian kalau puasa tahunan, contohnya apa? Arafa, kemudian Muharram. ya kan? Itu kan tahunan. Kenapa? Karena untuk menemukan Arafa itu nanti setahun sekali, ya kan? Untuk menemukan bulan Muharram nanti setahun sekali. Kemudian apa namanya? Termasuk puasa sunnah yang berikutnya adalah memperbanyak di bulan Syaban, memperbanyak di bulan Muharram. Ini adalah termasuk puasa, puasa sunnah yang termasuk puasa yang sunnah hanya Allah taala uh, sampai sini mungkin ada pertanyaan kalau silakan. <tuh> Saat, uh, atas dasar apa ulama membolehkan makan walaupun azan sudah uh, diapa namanya berkumandang dalilnya adalah hadit dari Umar bin Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu ketika sudah azan dikumandangkan dia mengatakan ada kurma masih ada di tangannya kemudian dia tanya kepada Nabi ya Rasulullah uh, ini kan sudah azan dikumandangkan bagaimana dengan makanan yang ada di tangan ini kemudian Rasul mengatakan kul ya kan makan, makanlah yang apa namanya ya, yang kamu pegang. Nah, sehingga para ulama juga mengatakan makan juga apa yang dipegang dan yang ada yang di di piring. Jadi itu boleh. Walaupun walaupun iqamah salat dikumandangkan. Ah, Allah taala. Ini itu adalah hadis dari Umar bin Khattab. Anda bisa lihat dalam Sifat Sawm Nabi sallallahu di Syekh Ali Hasan Al-Halabi di bagian belakang di terakhir. Jadi itu antum lihat hadisnya di situ dan di oleh beliau. Bersata apa hukumnya orang yang berpuasa Senin selain puasa Daud padahal dia sudah puasa Daud. Ya sekarang para ulama menyatakan tidak boleh. Anda boleh dia melebihkan puasa setelah puasa sudah ambil puasa Daud itu rutinkan sampai Anda meninggal dunia karena itu sudah. Itu sudah yang yang lain enggak usah diperhatikan. Tidak usah digubris puasa apapun nah Kecuali puasa Ramadan Kecuali puasa yang wajib Kalau puasa yang wajib tetap adalah Boleh dikerjakan Ada pun yang lain tidak usah dikerjakan Tapi insyaallah pahala tetap akan diberikan Misalnya kalau pas hari Senin Walaupun dia tidak puasa bagi yang puasa Daud Maka tetap dihitung sebagai puasa Senin Walaupun dia tidak mengerjakan Walaupun dia tidak mengerjakan. Kenapa? Karena dia mengambil puasa yang paling tinggi. Puasa yang paling tinggi itu adalah apa? Puasa yang paling besar. Maka yang kecil-kecil ini, ini semuanya terangkat dengan yang besar ini. Semuanya terangkat. Sama dengan hadas besar. Hadas besar itu kan besar. Berarti apa? Dia bisa mengangkat hadas kecil, walaupun dia tidak berwudu. Hadas besar itu sudah boleh dipakai untuk sholat. Kan begitu ya kan? Itu secara logika. Nah, Kalau puasa Daud itu puasa yang paling besar Itu sudah bisa mengangkat yang kecil-kecil nah, Sening kemis Kemudian apa namanya Tiga hari dalam sebulan dan seterusnya Apakah vidya boleh dengan uang Vidya dalam bentu uang gak boleh e, Termasuk sakat fitri kemarin juga tidak boleh dalam bentu uang Uang tidak boleh Kecuali nanti lafadnya ya Tergantung lafadnya Kalau sakat fitri dalam bentu uang itu lafadnya Tergantung lafadnya Misalnya apa Ini uang saya titipkan tolong dibelikan beras dengan harga sekian kilo per kilonya sekian untuk sekian kilo anggota keluarga saya karena saya e, tidak sempat ah ini boleh karena nama mimbari tahun namanya tolong menolong ya kan tapi kalau mengatakan ini uang sebagai sakat fitri saya maka itu tidak sah kenapa karena e, sakat fitri tidak boleh diganti dengan uang demikian juga dengan vidya vidya itu tidak boleh dengan uang kenapa karena kalau uang iya kalau dibelikan makanan iya kan Karena fidyah itu intinya apa? Fidyah itu kan ngasih makan, iya kan? Iya kalau di, kita kasih uang misalnya dua puluh lima ribu, dua nah, ribu sebagai uang misalnya apa namanya fidyah? Iya kalau dibelikan makan, kalau dua ribu dibelikan pulsa kuota, masya Allah ya kan? Kuota apa namanya 1 giga lumayan, iya kan? Nah, ini kan berarti apa? Samae nggak fidyahnya kalau dia beli kuota, ha? Tidak, 25 ribu kalau dia pakai misalnya apa namanya? Wah, daripada kita ke galaksi aja berenang yo. Nah, iya kan? apakah itu sudah sampai videonya? Belum. Makanya hati-hati dalam bentuk uang. Kenapa? Karena coba kita misalnya membayar video kita kasih uang. Iya, 25 ribu lah. Kalau 25 ribu ya sudah beli nasi kucing aja 2 ribu, 3 ribu ya kan. Sama es teh uh, satu gelas ya lumayan 5 ribu ya kan. Berarti 20 ribu dikantongin ya kan. Ini berarti apa? Ya kita katakan bol, apa namanya? Uh, padahal kita niatnya kasih makan itu adalah apa? Nasi makan itu sampai dia kenyang tapi dia kan orang yang dikasih tuh supaya syaratnya yang penting syaratnya sudah beli nasi kucing harga 2000 nah es teh Rp2000 uh, 4000 ya kan sisanya masuk kantong misalnya ini kita katakan adalah Pak ini diakali maka kita enggak maka yang paling bagus itu fi'diah adalah ngasih makan nah ngasih makan apalagi kita kasih makan kita masakkan sudah makan dia sampai kenyang sebagaimana Abdullah bin Bas menyuruh mereka makan sampai dia kenyang Wallahu ta'ala'alam bolehkah apa namanya fidya jadi fidya itu boleh untuk orang beda-beda orangnya sama juga boleh tapi dengan cara setiap hari Antara misalnya ada orang miskin satu hari sudah diundang berbuka puasa di rumah satu, diundang berbuka silakan dia makan itu sudah fidya namanya karena waktu membayar fidya itu terhitung mulai dari kapan Kapan terhitung awal apa? Waktu vidya. Waktu vidya itu adalah dari satu Ramadan. Satu Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya. Itu vidya. Jadi vidya dari awal Ramadan itu sudah bisa. Jadi begitu misalnya apa? Hari ini tidak puasa. Maka paling undang satu orang miskin makan di rumahnya. Iya kan? Makan di rumahnya sampai dia kenyang. Orangnya selama-selama 30 hari orangnya sama boleh. Atau orangnya berbeda-beda. Ya, nah, itu adalah boleh. Jadi teknis saja. Atau misalnya 10 hari, 10 hari ngundang 10. 10 hari kedua ngundang lagi 10 orang. Walaupun orangnya beda enggak ada masalah, atau orangnya sama juga tidak ada, tidak ada masalah Allah taala alam. Kemudian yang berikutnya adalah uh, bagaimana puasa seseorang yang berprofesi sebagai supir. Selama perjalanan uh, apakah boleh mengkodok ataukah tidak tetap wajib mengkodok mengqada? Ya kan dan tetap wajib dia mengkodok dan itu tidak boleh apa namanya tetap hanya dikasih waktu selama satu tahun, ya kan? Kalau sudah masuk tahun kedua kok belum dibayar juga maka para ulama menyatakan kodok sekaligus pidya. Maka apa namanya ya walaupun dia profesi apapun kalau memang ketika dia supir tidak berpuasa maka tetap punya kewajiban mengganti pada hari yang lain. Dan sebenarnya tidak ada alasan supir pun juga tetap dia berpuasa, ya kan? Artinya puasa masuk penumpangnya juga puasa Berpuasa ketika sedang safar Boleh apa tidak? Boleh Dan adapun hukumnya Hukumnya itu adalah tergantung kalau berpuasa itu adalah apa? Dia tetap sehat, tetap kuat dengan puasa, dengan safarnya itu dia berpuasa lebih kuat, nggak ada masalah. Maka berpuasa lebih baik. Tapi ketika dia sudah safar, sudah mau semaput, sudah semaput dia ya kan, sudah mau semaput lihat dinibis misalnya, di sebelahnya masih minum palps, yang lain masih nahan ludah Kemudian apa namanya? Dia sudah mau semaput, kok tetap dia berpuasa nggak boleh. Jadi, ya kan? maka berbuka adalah lebih lebih baik baginya Allah Taala Alam. Tapi saya kira itu karena waktu Allah Taala Alam. Aku Hakulukolihadas Taufilullahi walaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada alasan, pokoknya tetap harus diganti Kapanpun, cuma kan dikasih Kelonggaran Selama 11 bulan itu, itu mengganti Gak bisa Ada riwayat yakjin Ada riwayat bertenekan Kenapa ada riwayat yakjin Dan ada riwayat tidak secara definisi yang bayar yang itu masih masuk karena ada kalau misalnya sama unitive bank interest kalau dapat manfaat Bagaimana boleh tidak? Katanya orang beli barang-barang dari impor dari anu. Kalau pemerintah mengatakanlah sekarang tidak ada pajak. Misalnya ada dan Cina semua tidak ada pajak. Kalau pemerintah apa boleh tidak? Ya? Melari tidak boleh? Ya? Tidak. Tidak. Kalau sorot sorot dia utilitas. Se kecil apa itu? Nah, sampai kelihatan dan dulu kalau enggak kelihatan.